saya didudukkan dari mobil saya itu lari lari cari tempat ha -ha. ternyata di sini sudah penuh tidak bisa saya mengengkel untuk masuk tidak bisa tidak bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh Bu perkenalan namanya siapa Nama saya Joharia, saya asli dari Lombok Lomboknya di Desa Langko RT 3 RW 3, kecamatan Linggat Lombok Barat, wengkap, Tenggara Tenggara ya. Barat. Oh, ini disebutnya lowangkap. Kau yang ini tukang paket ya? Oh, RW ini barang kau takut CNT? Ya. Insya Allah kalau Gus Isdam ke Lombok mampir ke pondok saya. Siap, uh, jenengan gak ada pondok? Lagi punya ini lagi. Nyai sojuharia, so? juharia, nyai juharia, se dengan asli dari Lombok, asli dari Lombok. So? Saya sapa dulu orang Lombok ya? Ya ya ya ya ya. Batur-batur lombok, aku lete le kodok gus ikdam al mukarom gus ikdam le belitar lima piraan-piraan belite ya ketena de Di dije keti, woh <tuh> <tuh> <tuh> mbok, ma'am ma'am ma'am, <tuh> ya ya uti ya Nafsuti ya Nafsuti Uh, uh. saya yang paling senang itu solawatannya Gus ikdam yang begini tapi saya enggak tahu artinya gimana, gimana, gimana, coba ikut saking ulama angat itu turalamati busa yang jadi jujur okay. mati anak sulih itu, bunyai. Tapi tidak tahu artinya, cuma yeah. bisa itu doang. Wo, jadi, itu, ya yes. nanti setelah dengan turun, saat saya kasih sangu banyak nanti karena dari lombok. Barokallah. Amin, Ayah ya Allah, aja dia itu loh, nyai garora, nee ni mangroto petijilan modelin. Eh kerana di orkest ni ngarep diri Mbak Happy kemang ini kemang ni ngarep diri oh oh, kemesti poh, sana ini jatohan barang hati-hati loh En yo hati-hati Pak Subir saya senang Gus. eh, Bu Juwarya oke okay. dengan sik-sik leleng Lombok ini berangkat dari Lombok atau dari mana sekarang jujur, mukimnya di mana? Sekarang mukimnya di Kediri, tapi ada Lombok romb rombongan dari Lombok besok akan datang pengen kesini. La kullaula kuwata ilah bila. Itu abah yang punya pondok kakak saya sendiri. Itu juga punya pondok. Itu, itu kakak saya sendiri yang punya pondok Nurul Hikmah di lombok sana pondok -pondok dia mau kesini cari pondok untuk putri putra putrinya yang tadinya alhamdulillah dulu temannya Gus Ikdam di yang jadi di di Piloso jadi Wah, supirnya Gus Ahmad. Masya Allah salam dari saya ya salam. Sekarang ada di Yaman sudah dapat salam dari tadi. Saya tiga kali kesini baru sekarang saya menyawang. Ah, Inilah. Kabores Pulau Wau nggak ngeteh masih ani ceritane. Di Wau Kuan derek Habib Ali, Habib Ali kan bawa moge sama teman-temannya toh. Akhirnya nggak bisa keluar. Nggak karena Habib Ali ini nggak bisa keluar. Saya itu derek itu gimrikok, niki nangis. Gus Gus hitam saya dari Lombok baru kali ini saya bisa menyawang. Langsung tak celuk merigi bu merigi bu, kau boleh foto. Liane lah, oleh foto oleh kau, gah, oco oco oco. Karena menyawangi lah, oco oco. Saya tadi datang ny nyampe sini itu azan maghrib. Setelah saya didukkan dari mobil, saya itu lari, <Samsara> lari cari tempat. Oh, Ternyata di sini sudah penuh, tidak bisa. Saya mengengkel untuk masuk, <sighs> bisa. tidak bisa. Tidak <montrer>. bisa. sumber air sudekat eh bu juar ya okay. jadi di lombok sana sudah banyak yang tahu ku sikdam alhamdulillah yang banyak juga, yang itu live live oh, live streaming yeah, ya Allah untuk jamaah yang ada di lombok semoga sehat panjang umur semuanya diberikan rizki yang barokah, umur ya yang barokah, ya jadi banyak ya teman-teman merasani gusikdam gitu. Iya, yang dari Yaman juga teman-teman. Yang di... Yaman itu namanya Isro Mihroj. Oh, kenapa kok nggak Isro Mihroj aja? <laughs> eh, itu loh bu Juaria yang disukai dari gusikdam apa? Jangan tadi kok sampai nangis, kenapa? Coba mumpung ada Pak Kajari dan Pak Kapolres ini Pak Jenderal, biar denger saya menyawang ulama di dunia ini. Saya neredek, saya nangis. Apalagi nanti ketemu Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Allah. Kita melihat para ulama secara langsung di atas dunia seperti ini. Kita sudah Subhanallah. Masya ya Allah. Allah, tidak bisa. Maafkan. Saya di depan nih yang kusikam, ngapain ya loh? Itu saya mesti simbol. Ngomongnya itu wongnya teko bilangnya. Wah. Wow, <tuk> jadi yang disukai sama Gusti Demik wongnya teko. Iya. Selain itu saya mau tanya, garangan itu apa? Ah, <tuk> garangan <tuk> Up, up, up, up. Eh, garangan itu kalau ingin tahu ya ini anak-anak ini singgarangan jajan nggak cuma leh. Nih singgaran. Semuanya kalau kita kumpul di sini katanya rawto taman surga. Ya. Taman surganya Allah. Tapi kok ada garangan? iya karena ini sebelum ikut gusik jam ya anak-anak ini begal hati para wanita astagfirullahaladzimu, ah, kilo. astagfirullahaladzimu kapok rawe giloh ah, ya loh jadi anak-anak ini sebelum ketemu gusik jam itu begal hatinya wanita terus ditinggalkan akhirnya kayak Mbak happy ah. jangan dibalikkan ya gitu jangan dibalikkan Ya juga. jangan diulangi maksud saya. Iya. Iya, saya saya mau doa untuk Mbak Happy. ya apa? Alah <laughs> nah, kok dak isin dah, ngapa ge di tanggepi nggih mic kok no. Mabaruk anta, mabaruk anta. G sama-sama. Terima kasih Bujariyah G. G. Ya Allah. Jadi ngaji di sini sudah berapa kali? Tiga kali baru bisa menyawang sekarang. Oke. Okay. Semoga bisa menyawang. Sudah senang? Sudah marem? Sangat marem. Sangat marem. Semoga barokah ilmu yang ditebarkan Amin. malam ini manfaat untuk umat. Amin. Khususnya para jamaah yang ada di. Sebelum tahu yeah, bon. Amin ya rabbal alamin. Cici loro telu bapat lima, lima ratus. Sekay dua. Apa wih? <laughs> ya, kan. Artinya apa? Sekay dua telu empat lima, lima enam pite. <laughs> kudung, ini saya kata kudung ini kudungnya due. dua, dua dua tas Barakallahu. Amin. Ini kudungnya buat siapa nanti? Untuk anak saya ikut dia ngamplenya sama, oh. oh, sama Badul. Oh. Terus Wa neven sama Badul? Iya. Ya, ya Badul memang tulul. Ini wes. Oke, okay, neven Badul. Makasih. Iki Assalamualaikum warahmatullahi.